Assalamualaikum. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. wa man yudlil fala Wa asyhadu an la illallah, Wadahulah Syarikat Wa Asyidu'an Inyah Muhammad Dan Afdhul Wa Al-U'udhul Sallallahu Alaihi Su'ala Alihi Wasallam Amta'a tahu dan Serangu Ma'at-Rawak Wa Di Masjid Al-Wakar Yang Dimulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama-tama Marilah kita sedang biasa Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur Atas segala Limpahan kenikmatannya Kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kita bisa kembali Berhukus Di masjid kita Ini untuk Melayukan Kajian kita di dalam Pembangunan Hasan Adi dan Akhidus Nasibah Jemaah bapak Ibu-ibu dan Saudara-saudara buku Jemaah Yang ya, berikutnya Kada Allah Tema atau Kasihan Judul kajian kita Atau Pembangunan Kita ada pada hari ini berkaitan dengan akhidah dan sikap seorang ke muslim kepada pemerintah ya, akhidah keyakinan yang harus kita ketahui dan harus kita tanamkan dalam hati kita dan sikap kita kepada para pemimpin kita kepada para penguasa Yang perlu kita ketahui Bahawa Bapak dan Jamaah Yang dimuliakan Allah SWT bahwa agama kita Agama Islam Memerintahkan kepada kita Umatnya Di dalam kehidupan kita Di dunia ini Untuk Hidup secara berjamaah Ya kita Di dunia ini dalam Islam itu harus hidup secara berjamaah. Tidak boleh kita hidup secara menyendiri pada asalnya Kita harus hidup secara berjamaah bersama umat Islam yang lain. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adda sibu fi hadillahi jami'an. Wala Taufroku, yang artinya berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, jaminan dengan berjamaah, ya berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama, secara berjamaah. Nah, kita sholat lima waktu ya bagi para laki-laki diwajibkan berjamaah. Naam. Dan juga di dalam berpuasa bulan Ramadan berpuasa secara berjamaah. Tidak boleh puasa menyendiri mendahului ataupun lebih akhir daripada Yang lainnya Demikian pula Dalam ibadah Haji Kita berjamaah bersama-sama Melaksanakan Ibadah haji hukum Berjamaah Ya tolak secara berjamaah Dan segala Bentuk ibadah Banyak Sekali Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk Ibadah dan hidup Secara berjamaah Kemudian Jamaah Ini tidak akan bisa Terwujud dengan baik Kecuali Harus ada pemimpin Ya, Jamaah itu tidak akan bisa baik Kecuali harus ada pemimpin Para ulama mengatakan tidak ada Islam Tidak bisa Islam itu baik Illa bin Jamaah Kecuali dilakukan secara berjamaah Walal Jamaah Dan tidak akan bisa terwujud Jamaah Kecuali dengan Amir adanya pemimpin. memimpin Walal Dan tidak akan Bisa pemimpin itu Bisa Baik Illa di Kecuali dengan cinta hati. Ya Kita hidup Harus berjamaah. Contohnya Dalam kehidupan Keluarga Kita berjamaah. Ya Dan dalam jamaah Harus ada pemimpin Ya pemimpinnya Suami Ardi Jalu Kauamu Dan alam nisah Para laki-laki itu Pemimpin dari para Wanita harus ada pemimpin. Ya, dalam solat, ya solat di waktu berjamaah dan di dalam solat jamaah itu harus ada satu yang jadi imam. Enam, Rasulullah SAW mengatakan ida al-durus solat, fayuad bin lakum akad bin kubaliyam mukum jika telah datang waktu sholat Maka ada yang ada Salah satu Kemudian menjadi imam Yang paling Banyak hafalannya Yang paling tua ya, Biar ditunjuk Sudah dijadikan Imam di dalam masjid Tersebut harus ada Pemimpin Di dalam jamaah Karena jamaahnya Banyak-banyak Mendapat banyak pemikiran Masing-masing anggota Tidak akan bisa baik Kecuali harus ada pemimpin Di dalam safar ya, Rasulullah SAW AS Mengatakan Jika Tiga orang Melakukan safar perjalanan ya, Bapak-bapak, ibu-ibu Kalau mau pergi jauh Maka hendaklah Mengangkat satu orang jadi amir, pemimpin Ya dalam, ini cuma masalah Masalah pergi, rombongan Harus diangkat ketua rombongan Ini wajib Menang di dalam Islam Untuk mengangkat pemimpin-pemimpin Ya, karena apa? Karena memang Di dalam ibadah Ini butuh ketenteraan, ketenangan dan kata ketenangan ini bisa diperoleh dengan jamaah dan adanya kepemimpinan di suatu tempat, suatu daerah. Kalau suatu tempat tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, hidupnya akan kacau. Ya, akan banyak kejahatan sehingga ibadah pun tidak akan bisa baik. Ya, maka di dalam kehidupan agama dalam kehidupan beragama kita harus hidup di bawah pemimpin, di bawah pemerintah. Ya Allah, Syuhaarul Wataala mengatakan, Wahdiulloh, Wahdiul Rasul, Wahudil Amirin Kump, Taatilah Allah, Taatilah Rasul, dan Taatilah para pemimpin-pemimpin kalian ya Kita harus mentaati Allah Mentaati Rasul Dan mentaati pemimpin-pemimpin kita Nah, ini yang harus kita ketahui Bahwa seorang Muslim, agama Islam mensyariatkan kita hidup Di bawah pemimpin, di bawah pemerintah Kemudian yang kedua Bapak-bapak, ibu-ibu dan Ya maaf, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Cara Memperoleh Kekuasaan Jalan memperoleh Kepemimpinan Itu bagaimana Caranya Maka Di dalam Islam Dijelaskan bahawa Cara Memperoleh Kekuasaan atau kepemimpinan itu ada dua macam. Yang pertama adalah cara-cara untuk memperoleh kekuasaan yang sesuai dengan petunjuk Islam. Ya, ada cara-cara yang dianjurkan telah diperintahkan Islam untuk mengangkat seorang pemimpin. Yang benar. Ini apa saja? Yang pertama adalah dengan musyawarah atau dengan syura. Ya, cara memilih seorang pemimpin yang benar dalam Islam itu dengan syura, dengan musyawarah. Ya, dalilnya dan contohnya adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW meninggal maka para sahabat bersepakat, bermusyawarah kemudian ada keputusan kesepakatan bahawa Abu Bakar As Siddi ini sebagai pengganti sebagai pemimpin umat Islam. Ya, kemudian juga Umar bin Aufan Rasulullah SAW Al setelah Umar meninggal. Umar menunjuk ada enam orang sahabat yang bermusyawarah kemudian memilih pengganti Umar dan ditunjuk Utsman bahwa keputusan dari musyawarah tersebut Utsman sebagai pemimpin. Ya ini musyawarah dan syura. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa ya, amruhu surah baynau. Islam itu dalam memutuskan perkara dengan cara musyawarah dengan cara surah. Kemudian cara yang kedua, cara menunjuk atau cara mengangkat seorang pemimpin itu dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ya ini bullying dan sesuai dengan syariat Islam dalil dan contohnya adalah peristiwa pengangkatan Umar bin Khattab Rasulullah Sallallahu Alaihi sebelum Abu Bakar meninggal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal digantikan Abu Bakar As-Siddiq kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq Sebelum beliau meninggal Abu Bakar sudah menunjuk nanti sudah punya pesan, punya wasiat. Kalau saya meninggal yang menggantikan saya menjadi pemimpin adalah Umar bin Khattab. Rabbillahu taala a'lam. Ya, maka setelah itu Umar pun diangkat jadi pemimpin karena dia ditunjuk dari pemimpin sebelumnya Ya Ini Cara Mengangkat pemimpin yang benar Sesuai dengan syariat Islam ada dua cara Kemudian Ada cara-cara yang lain Ya ada cara-cara yang lain Yang ini Bertentangan Dan tidak sesuai dengan syariat Islam Cara memperoleh kekuasaan. Cara yang pertama adalah dengan menggulingkan kekuasaan sebelumnya dengan kudeta. Ya ada pemimpin kemudian diputeta oleh orang lain sehingga pemimpin ini kalah kemudian digantikan oleh orang lain yang mengkudeta tersebut. Ya ini juga akan terjadi di dalam sejarah seperti itu ada. Ya, kemudian juga cara yang lain di dalam memperoleh kekuasaan atau kepemimpinan ini yang terjadi di negara kita adalah dengan pemilihan umum, dengan demokrasi, dengan dipilih oleh rakyat secara langsung, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi memang pemerintah kita menggunakan sistem tersebut ya. Ini cara-cara memperoleh kekuasaan atau pemimpinan Dan di dalam Islam Memerintahkan kita kepada umatnya, kepada rakyat Untuk taat, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin Yang sudah berkuasa dengan cara apapun. Baik dengan cara yang benar di ada orang jadi pemimpin dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam dan kalau seandainya ada pemimpin menjadi penguasa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin darussul. Dalilnya apa? Bapak-bapak ibu-ibu Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Usiikum bi taqallah az zawaza was sam'i wat ta'ati wa in ta'amaru alaihi abdil habasi." Ya, Rasulullah mengatakan aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabat dan juga kepada kita umatnya untuk bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para pemerintah. Wa anta amra alaikum Abd al Walaupun ia ya, Memimpin kalian itu adalah seorang muda, seorang muda yang hitam dari negeri Ethiopia. Ya, Rasulullah mengatakan wa inta ammaro, walaupun dia jadi pemimpin dengan apa? Dengan paksa, maksudnya. Taammaro itu dalam bahasa Arab adalah mengangkat dirinya jadi pemimpin mengangkat dirinya sendiri jadi pemimpin walaupun tidak disukai oleh rakyatnya dengan cara menggulingkan kekuasaan pemimpin sebelumnya walaupun pemimpin itu memperoleh kepemimpinan dengan cara yang salah karena di dalam Islam itu seorang muda tidak boleh jadi pemimpin ya seorang muda itu tidak boleh mel yang jadi pemimpin harus orang merdeka Ya maka Dalam hadis ini Rasulullah SAW Menjelaskan Wajib taat kepada pemimpin Bagaimanapun Keadaannya Dia cara memperoleh Kepemimpinannya Baik cara yang benar atau cara yang salah Tetap kita wajib taat Kepada mereka Ya, kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala taat kepada para pemerintah itu termasuk ibadah yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ya kita sebagai rakyat, sebagai umat Islam ini taat kepada aturan pemerintah. Ini ada pahalanya. Ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakannya. Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atha'ani faqat atau Allah." Barang siapa yang taat kepada aku, kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man ashalani Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, maka dia telah durhaka dan maksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri dan barang siapa yang taat kepada pemimpin para penguasa para pemerintah maka dia telah taat kepadaku kepada Rasulullah Wa man asha dan barang siapa yang bermaksiat kepada para pemimpin durhanya faqad maka orang tersebut telah durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sebagai rakyat dan taat kalau ada aturan dari pemerintah yang baik kita taati. Ini adalah halalnya dari allah subhanahu wa taala yang harus kita yakini, harus kita berharap kepada Allah, misalnya kita naik motor, naik kendaraan, ya ada lampu merah. Aturan dari pemerintah, undang-undang, lalu lintas, kalau lampu merah itu berhenti, kita berhenti. Ini pahala, ini termasuk ibadah. Ini, ini termasuk ibadah. Seperti kita sholat, puluhan di dalam sholat, ibadah berpahala. Maka kita naik motor pakai helm Kemudian sepiot semua lengkap Lampu merah berhenti Ini juga ibadah Dan ada pahalanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita paham Dan kalau kita ikhlas, Hati kita mengharap Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pahala kita akan banyak Kalau kita mengetahui hal ini Ya Kemudian yang selanjutnya ketaatan kepada penguasa itu dalam rangka menjaga masyarakat, dalam rangka menjaga keamanan agama, dan juga dalam rangka menjaga kebaikan kehidupan dunia. Bukan dalam rangka untuk nasabasi, bukan dalam rangka untuk menjilat penguasa, ataupun bukan dalam rangka tapi kita takut kepada penguasa tidak. Tapi ini kita lihatkan dalam rangka untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaihi kassamu wa thaa'ah wajib kalian semuanya untuk mendengar dan taat bi wa ushrika dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang waman waman shatika wamathraika dalam keadaan rela maupun dalam keadaan terpaksa wa atharatin 'alaika dan dalam keadaan mereka bertindak sewenang-wenang terhadap kalian ya Nah, seorang Muslim itu, itu tidak memberontak, tidak melakukan kudeta atau tidak melakukan sesuatu yang mengganggu keamanan, itu dalam rangka untuk menjaga kebaikan kehidupan agama Kalau pemberontakan kudeta ini akan menyebabkan kekacauan, ya kekacauan. Kalau negara kacau, daerah itu kacau, ibadah juga tidak akan bisa aman. Ya sholat tidak akan bisa tenang, bisa aman, puasa juga tidak akan bisa nyaman, haji juga tidak akan bisa baik. Ya seperti saudara-saudara kita di Yaman atau di Suriah. Ya, mungkin keimanan dan ketakwaan mereka orang-orang Yaman, orang-orang Suriah jauh di atas kita. Ya. Di dalam semangat ibadah mereka lebih daripada kita Tetapi mereka tidak bisa ibadah dengan baik Karena tidak ada keamanan Tidak ada ketenteraan disebabkan Dan pemberontakan terhadap penguasa dan memimpin mereka Ya maka kita Allah Islam Ibu tidak melakukan hal-hal yang apa mengganggu dalam keamanan karena dalam rangka maslahat dalam rangka menjaga kebaikan umat. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai rakyat sebagai umat Islam tetap wajib memberikan hak kepada pemimpin penguasa sebaik-baiknya. Walaupun penguasa itu Berbuat dolim Berbuat tidak adil Kepada rakyat ya, Jadi Kita itu berbuat baik Kepada pemerintah itu Bukan timbal-balik Kalau pemerintahnya baik Kita baik Kalau pemerintahnya jahat Kita juga jahat Tidak seperti ini, Di dalam Islam Di dalam Islam Umat Islam harus senantiasa berbuat baik kepada pemerintah, baik pemerintahnya itu jahat atau pemerintahnya baik, kita harus senantiasa berbuat baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah Aro'ayta in qawmat alaihna umarah Bagaimana nasihatmu Bagaimana saranmu, In qawmat alaihna umarah Jika ada pemimpin-pemimpin kami Yaskaluna haqahum Mereka meminta haknya kepada kami Harus taat Harus Bayar ini bayar itu, wayang nauf nahaf konat, tetapi tidak memberikan hak kami sebagai rakyat. Rakyat tidak diberikan keadilan, tidak diberikan kenyamanan. Hamzahulna, apa yang engkau perintahkan kepada kami sebagai rakyat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ismau waatiu. Dengarlah dan taatlah kepada mereka. Tetap dengar dan mentaati mereka. Wa imtih maalehim maqminu karena sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ya mereka nanti yang akan menanggung rusanya di sisi Allah di hari akhirat mereka yang akan menanggung sendiri. Wa alaihum maqamul tmu. Dan kalian akan menanggung perbuatan kalian ya, Jadi kita sebagai rakyat memperintahkan untuk taat Ya kita taat ya, Sedangkan mereka baik atau jahat Mereka yang akan menanggung sendiri Di sisi Allah, subhanahu wa taat Kewajiban kita adalah mendengar dan taat Nah maka kita melakukan seperti itu seperti apa dia diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam kepada kita Dan juga tadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan wajib bagi kita untuk ta'at Ya alaikum asamu as wa to'at Wajib bagi kita untuk mendengar dan ta'at Dalam keadaan senang atau susah dalam keadaan rela ataupun terpaksa dan dalam keadaan mereka berpindah seorang mona, ya ini naam perjongkahan yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Kemudian bapa-bapa ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Perlu kita ketahui tentang aturan-aturan dan undang-undang dari penguasa atau pemerintah Itu ada bermacam-macam ya Aturan-aturan dari pemerintah itu ada bermacam-macam Dan juga bagaimana sikap kita yang benar terhadap undang-undang tersebut Ya aturan yang pertama aturan dari pemerintah dan penguasa yang mewajibkan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat dan mengharongkan sesuatu yang diharongkan oleh syariat. Ya, jika ada aturan dari pemerintah itu Alhamdulillah sama dengan aturan Islam. Mereka melarang mengharongkan sesuatu yang diharongkan oleh Islam, mewajibkan sesuatu yang diwajibkan oleh Islam. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau ada aturan dari pemerintah wajib bagi para pegawai negeri untuk membayar jaka, ya, membayar jaka. Harta zakat mal dipotong kisinya untuk zakat mal. Ya ini berarti apa? Aturan dari pemerintah ya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam untuk pembayaran jelangka jika sudah mencapai tahun atau besok atau larangan bagi para pegawai. Memungut Pungutan yang Kungli misalnya Kungli korupsi dilarang Kungli juga dilarang Oleh pemerintah Bagi para pegawai ya, Ini berarti sesuai dengan syariat Islam Islam melarang untuk korupsi Untuk Kungli Ya maka Kita sebagai rakyat Atau sebagai pegawai negeri Misalnya harus taat kepada aturan pemerintah tadi karena dua alasan ya. Dua alasan karena alasan yang pertama mentaati Allah sesuai dengan syariat Islam, yang kedua karena taat terhadap aturan dari pemerintah. Ya, wa'di Allah wa'di ar-Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan tak pemerintah-pemerintah kalian ya, Jika mereka memerintahkan kepada hal, hal yang baik Ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah Aturan dari pemerintah Yang mewajibkan sesuatu yang sunnah Dan mengharungkan sesuatu yang makruh. makru ya. Mewajibkan sesuatu yang sunnah Contohnya apa? Contohnya sedekah, Ini infak sedekah. Infak sedekah itu hukumnya apa? Sunnah, pada asalnya sunnah. Tapi kalau misalnya ada pemerintah wajib bagi para pegawai PNS untuk bersedekah, membantu para fakir miskin, para korban bencana alam, dipotong gajinya untuk sedekah. Ya yang asalnya sunnah menjadi wajib. Maka sebagai rakyat atau misalnya kita sebagai pegawai, ia ya harus taat kepada aturan tersebut karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alaihissalam wata'atufi usrika wajusrika. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Kepada aturan pemerintah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, waman, syatika, wamakrohika, dalam keadaan rela atau terpaksa. Ya, sebenarnya gajinya mas basah, tapi dipotong oleh pemerintah untuk sedekah kepada para korban bencana alam, ya, tak terhadap aturan tersebut. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aturan dari pemerintah yang mewajibkan sesuatu yang mubah. Ya, mewajibkan sesuatu yang mubah atau melarang sesuatu yang mubah. Pada asalnya Islam tidak melarang, tetapi pemerintah melarang. Pada asalnya Islam tidak mewajibkan Tetapi pemerintah mewajibkan Contohnya apa? Ya contohnya seperti tadi Di jalan raya Lampu merah berhenti Ini Islam tidak mengatur Tidak ada aturan Lampu merah berhenti Tidak ada Bebas pada asalnya Tetapi dalam rangka menjaga ketertiban Menjaga keamanan menjaga keselamatan di dalam berjendara, ya. Kalau kita naik mobil, naik motor lampu merah terhidup. Kalau naik motor harus pakai helm, lampunya dinyalakan pada siang hari atau malam hari wajib turunnya. Ya, maka sikap kita mendengar dan tahan. aturan tersebut, kita harus ikut dan melaksanakannya. Ya karena jadi Rasulullah mengatakan kita mendengarkan dan taat dalam senang ataupun susah dan juga Allah mengatakan wa'di Allah wa'diur rasul wa umil amri minkum Iya kemudian yang keempat adalah aturan dari pemerintah untuk meninggalkan amalan sunah dan mewajibkan sesuatu yang makhluk Karena ada alasan dari sebab tertentu ya, Seharusnya sunnah tetapi dilarang oleh pemerintah Contohnya apa? Contohnya misalnya pembatasan kuota haji dan umroh ya, Orang yang sudah haji bisa tidak boleh naik haji lagi Naik haji dua kali tiga kali ini hukumnya sunnah. Tetapi dalam rangka untuk biar gantian yang lain yang belum naik haji bisa merasakan nikmat ibadah haji, maka pemerintah melarang yang sudah naik haji tidak boleh naik haji lagi. Misalnya, atau misalnya para pegawai negeri tidak boleh sholat duha pada waktu jam kerja. Jam kerja, jam 10, jam 9 Karena Melayani masyarakat Pada Tidak boleh sholat duha Tidak boleh ya, Sholat duha itu punya sunnah Tapi karena Banyak pelayanan Yang harus diberikan Kepada masyarakat Maka bila pegawai harus tetap Di tempat kerja Ya ini juga harus Kita taati Harus kita taati karena dalam rangka menjaga maslahat manfaat yang lebih besar yang lebih banyak ya kemudian misalnya kewajiban jaga malam ya, pada asalnya Islam itu memakrukkan ya, bergadang-gadang apa lelehan tanpa ada sebab ya kalau sholat isya pada saat sudah tidur nanti Bisa sholat malam Bisa bangun sholat subuh Tapi kalau misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Ura Harus ada ronda malam Dalam rangka menjaga keamanan ya. Maka yang harus kita taadi Aturan tersebut dalam rangka Menjaga masyarakat yang lebih luas Keamanan masyarakat Contoh yang lain Larangan menikah pada usia dini ya. Di dalam Islam itu Sebenarnya lebih cepat menikah lebih baik Selama dia sudah balik Ya balik usia 15 tahun, 17 tahun Ini lebih baik untuk segera menikah Jangan terlalu lama Ya ini Islam mengajarkan seperti itu Lebih baik menikah pada usia ini tetapi aturan dari pemerintah di KUA tidak boleh menikah laki-laki kecuali sudah berusia berapa tahun 25 tahun misal bagi para wanita tidak boleh menikah kecuali usia 21 tahun yang daftar nikah masih 17 tahun tidak boleh nikah ya karena apa karena alasan kalau nikah nanti cerai karena masih kecil belum dewasa kalau kita nanti cerai Karena belum punya penghasilan Belum punya pekerjaan yang tetap Maka pemerintah Membuat aturan seperti itu Ya maka kita sebagai rakyat taat, ya, taat mendengar Dan taat kepada akuran Pemerintah Karena Aturan tersebut Bukan sesuatu yang hal. ya Jadi menikah usia ini itu bukan suatu wajib ya Bukan suatu wajib tapi suatu sunnah. Dan boleh untuk ditinggalkan karena ada alasan yang lebih penting, yang lebih maslahat, yang lebih luas. Iya, dan Rasulullah tadi mengatakan apa? Wa atii Allah wa alaikal samr wajib bagi kalian. Untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah, dalam keadaan terpaksa, selama bukan dalam keadaan dosa, selama aturan pemerintah itu tidak terkandung unsur dosa. Ya, dan larangan untuk tidak menikah pada usia ini tidak ada dosa, bukan sesuatu hal yang wajib. Ya, kemudian. Ya, yang terakhir adalah atau yang nomor 5. Aturan-aturan dari pemerintah berkaitan dengan permasalahan istihadiyah. Permasalahan istihadiyah itu permasalahan yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Misalnya, misalnya berkaitan dengan Uh, penetapan Awal Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha ya, Ada yang berpendapat Idul Fitri Idul Adha itu dengan rupiah Dengan melihat bulan Ada pendapat yang Dengan pisah Atau Ada yang berpendapat ikut Arab Saudi Kalau Hari Raya Idul Adha itu sama dengan hukum Di Arab Saudi ada yang mendapat bahwa hari raya itu Fitri, Idul Adha itu masing-masing negara beda beda. Ya, maka ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ikut agunan dari pemerintah, keputusan dari pemerintah. Kalau negara kita ya di Pak Kementerian Agama, bagaimana keputusannya kapan hari raya? Kapan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini wajib untuk kita ikuti. Tidak boleh ada apa perbedaan dalam permasalahan tersebut. Ya, kemudian yang terakhir adalah aturan dari pemerintah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau memerintahkan sesuatu yang dosa dan maksiat. Ya, kalau ada aturan pemerintah yang mengharuskan kita berbuat dosa dan berbuat maksiat atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka sikap kita tidak boleh mentaati, tidak boleh mengikuti aturan tersebut, karena Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna mattaqur fil ma'roof, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal-hal yang baik selama. Bukan maksiat Kalau Aturan pemerintah itu maksiat Dan Melanggar syariat Islam Maka tidak boleh kita Mentaatinya Ya, Tidak boleh kita mentaati Aturan tersebut Tetapi Tetap kita jaga Apa uh, Dan tidak boleh memberontak, Tidak boleh mempunyai kita kepada pemerintah tersebut selama pemerintah itu masih solar masih muslim ya ini uh, bapak, bapak ibu, ibu beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan aqidah terhadap pemerintah dan juga aturan-aturan dari pemerintah dan sikap kita sebagai seorang muslim yang benar ya. Ini yang kita bahas Insyaallah pada Kesempatan malam hari ini Sebelum kita akui Sudahkan ada pertanyaan Bagaimana sikap kita Apabila harta kita diminta Paksa oleh pemerintah Bapak. Sikap kita Apabila harta kita diminta Paksa oleh pemerintah ya darimana sikap jika ada harta kita diminta dengan paksa oleh pemerintah ya maka kalau berkaitan dengan harta kita berikan ya kita berikan kepada mereka kepada pemerintah walaupun mereka memaksa dan harta tersebut diambil secara dolim tidak sesuai dengan syariat ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Walau apa dulu apa lakum walaupun mereka merampas harta, -harta kalian dan menukil punggung kalian alaikum hisam wa ta'ah tetap wajib menegak dan taat walaupun merampas harta harta kalian. Ya contohnya adalah apa? Contohnya adalah masalah pajak. Ya pajak, pajak itu tidak ada aturan dalam Islam. Pajak bumi dan bangunan. Ya, contohnya apa? Kita punya tanah sudah kita beli lunas. Kemudian kita punya rumah kita beli dengan lunas. Ini hak kita, milik kita jelas. Kemudian setiap tahun ada pajak, tanah ada pajak bangunan. Ini tidak ada aturannya di dalam Islam. Tetapi kita sebagai seorang muslim dia sudah. Ini aturan dari pemerintah kita laksanakan. Namun kita bayar pajak-pajak tersebut. Dengan pengingkaran dalam hati kita, kita yakini ini tidak benar, ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Pajak, pajak motor ada motor, mobil sudah kita beli, sudah kita miliki, dengan sah tiap tahun harus ada pajak. Ya seperti itu. Abah Rasulullah mengatakan tetap taati walaupun mereka beramat harta harta kekayaan. Tapi kalau pajak listrik, pajak air ini boleh hanya tidak karena kita mendapatkan fasilitas. Istri kita mendapatkan fasilitas air dia pula ya. Ada yang kita sediakan maka bisa terus membayar. Nah, ya kalau dalam permasalahan harta maka kita tetap berikan kepada mereka. Tapi dalam permasalahan asih dan Jangan ya, permasalahan agama harus kita pertahankan. Tidak boleh kita korbankan kalau memang ada aturan-aturan tersebut yang tidak dengan tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh kita taati berkaitan dengan akidah. Kita harus kita ajarkan. Ya. ya seperti itu. Wallahu taala. Jadi kita berbuka sampai di sini. Subhanallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashwaballah illa anta. Ashwaballah wa'amidu jayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.